Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini, Senin 4 November 2019 dibacakan Ardian Syah nelayan butuh terminal sandar kapal but, solusi kuala dangkal di Birem dan pesisir Aceh Tumpukan sampah limbah keluarga sumbat irigasi Menghindari luapan sungai kawasan semantuk butuh pembangunan panggul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 Udarlun warga Kemukiman Guci Rempong, Kecamatan Pekanbaru Pidi, selama beberapa bulan terakhir mengeluh akibat tumpukan sampah limbah keluarga. Imum Mukim Guci Rempong, Kecamatan Pekanbaru Pidi, Tengku Said Muslim Al-Bahsin mengatakan, dampak dari tersumbatnya saluran irikasi mulai sumbo buga lung tersumbat. Akibat beberapa hal, terutama dengan adanya bangunan liar di atas saluran serta pembuangan limbah keluarga. Ja berharap Ya kecamatan melakukan tindakan tegas berupa penertiban bangunan di atas saluran dan peringatan bagi warga yang membuang sampah atau limbah keluarga secara sembarangan pada saluran irigasi. Tersumbatnya saluran irigasi ini sangat merugikan masyarakat, khususnya para petani. Apalagi untuk satu bulan ke depan merupakan musim tanam rendengan 2019-2020. Masyarakat setempat berharap pihak kecamatan Muti untuk turun tangan melakukan penertipan agar saluran irigasi yang mengairi 500 hektar lebih dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Camat Pekanbaru PD Ihsan Esos mengatakan pembersihan sampah yang menyumbat saluran irigasi sejak Kamis 31 Oktober lalu telah dibersihkan. Pembersihan ini melibatkan ratusan petani dan telah tuntas sehingga suplai air kembali lancar. Sudarlun warga desa Semantuk, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat membutuhkan pembangunan tanggul sepanjang 100 meter guna menghindari luapan sungai yang kerap merendam rumah penduduk. Puluhan rumah penduduk kerap terendam air dengan ketinggian hingga 1 meter. Gesi Semantu mengatakan dalam satu tahun hingga enam kali terjadi banjir di desa sehingga mereka sangat berharap pemerintah dapat membangun tanggul di tepi sungai. Sehingga banjir di Kerung Semantu tidak meluap ke rumah penduduk. Ia menambahkan dengan dibangunnya tanggul maka potensi banjir akan berkurang yang dirasakan masyarakat. Sebab selama ini sungai meluap air langsung mengalir ke sebagian rumah warga dan persoalan tersebut terus dirasakan bertahun-tahun. Dikatakannya juga efek dari banjir bukan hanya pada rumah namun ikut berdampak pada perkebunan milik petani sehingga menyebabkan kerugian sebagian petani di daerah itu. Darulun sejumlah muara kuala di Biren dan Aceh umumnya sejak beberapa tahun lalu hingga kini sangat dangkal. Kondisi ini semakin meresahkan nelayan di Kabupaten Biren dan pesisir Aceh pada umumnya. Seperti halnya yang terjadi di Kuala Jempa, Kecamatan Jempa, Biren. Diberitakan sebelumnya, nelayan di Kuala Jempa lebih memilih memperbaiki jaring ikan dan mesin buti yang rusak karena tidak bisa melaut. Menanggapi keluhan nelayan di Kuala Jempa dan nelayan di pesisir Aceh lainnya, anggota DPR RI asal Aceh yang membidangi Pertanian, Perikanan Perkebunan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, T.A. Khalid, mengatakan pemerintah harus segera membangun terminal Sandaran Bud Nelayan. Menurutnya, pengerukan kuala tidak dapat menjadi solusi penyelesaian masalah secara permanen karena setiap pergantian musim arah angin akan membuat kuala kembali dangkal. Ketua Partai Gerindra Aceh ini berharap kepada semua pihak terkait baik pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi Aceh proaktif dan serius menyikapi dan bertindak terhadap permasalahan kedangkalan kuala tersebut. Ia menambahkan sebagai wakil rakyat di Senayan yang membidangi perikanan siap menjadi jembatan dan selalu bersedia membantu pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan nelayan Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudarlun dua wakil rakyat Aceh di DPR RI dan DPD RI, H. Ruslan M. Daud dan H. Sudirman atau Haji Uma mengingatkan Menteri Agama Fahru Razi tidak memproduksi wacana-wacana kontroversial yang membuat gaduh publik. Anggota DPR fraksi PKB dari Dapil Aceh 2 Haruslan Mdaut yang akrab disapa HRD mengatakan sebagai orang Aceh bangga jika Menteri Agama Farrazi melakukan terobosan substantif seperti memaksimalkan langkah reformasi sistem birokrasi di semua tingkat organisasi Kementerian Agama menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Di samping itu, Menteri juga harus memikirkan secepatnya turunan undang-undang pesantren yang telah disahkan DPR pada September silam. HRD berpendapat busana tidak ada kaitannya dengan radikalisme dan terorisme, memakai cadar dan celana cingkrang adalah budaya Arab yang masuk ke Indonesia dan kemudian berkembang di sini. Menurutnya, substansi berbusana bagi seorang Muslim adalah menutup aurat. Sementara itu, secara terpisah, Senator Aceh, H. Sudirman atau UR, Populer di Sapa Haji Uma mengatakan masih banyak hal lain yang lebih penting dan prioritas dibenahi dalam wilayah kerja Kemenak. Ia berharap Kemenak lebih memfokuskan diri pada berbagai persoalan lain seperti masalah haji, memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia, dan masalah lain yang lebih penting bagi umat. Sudarlun warga Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi mendesak pemerintah setempat untuk dapat menyahuti pembangunan akses jalan sepanjang 2,3 km, penghubung utama dua Kecamatan Pidi dan Delima yang selama 74 tahun terakhir atau sejak Indonesia Merdeka belum pernah tersentuh jalan aspal. Gesi Tumpuk Laweng, Kecamatan Pidi, Tengku Mahdi, 36 tahun mengatakan, Ruas jalan penghubung dua kecamatan PD dan Delima tersebut selama ini menjadi akses bagi ribuan warga dari Lima Gampung. Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten asal daerah setempat Fazli SE secara terpisah mengatakan masyarakat di Lima Gampung telah puluhan tahun menantikan impian jalan yang layak. Jika musim penghujan, jalan tersebut penuh kubangan dan licin serta disusul dengan abrasi sungai Kerung Baru. Sebagai upaya antisipasi, masyarakat selama ini merogoh khas desa untuk membangun tangguh tebing penahan badan jalan. Padahal masih banyak infrastruktur lain yang patut ditangani lewat APBG. Pihaknya mendesak pemerintah tidak menutup mata. Sementara itu Sudarlun, Kepala Dinas Pekerjaan Umum PID, Insinyur Hasan Sulbahri MSI mengatakan pihaknya segera melakukan pengecekan apakah penanganan ruas jalan tersebut masuk dalam program prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM dalam segala prioritas pada 2020 mendatang.